Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna w yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man saro ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'at Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat Di sederja yang saya hormati Rasanya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada hari ini Kecuali merangkai kata demi kata syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup. Nikmat sehat. Sampai dua nikmat yang menempati puncak segala kenikmatan. yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus karena berkat hidayah berkat taufik yang Allah berikan kepada kita kita bisa membuka pintu hati kita dan melangkahkan kaki kita dalam rangka beribadah dalam rangka bertakarruh mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang sangat luar biasa. Kita berkumpul di rumah Allah dalam rangka mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah nikmat. Ini adalah sebuah anugerah yang lebih berharga daripada harta dunia. Oleh karena itu marilah kita bersyukur Dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya salawat dan salam Semoga senantiasa Tercurahkan kepada kuduah kita uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam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 Lalu salam beriring salawat kita persembahkan kepada Nabi kita salallahu alaihi Wasallam. Saya ingin mengungkapkan betapa bahagianya hati saya pada hari ini. Karena dapat bertemu dengan hadirin sekalian. Untuk yang keberapa kali ini bapak, bapak ibu sekalian. Sekali ya? Ya, burung pertama. Ini tidak lain merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Jika engkau bertemu dengan ahlu sunnah orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan engkau bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena salah satu yang membuat bahagia Orang-orang beriman adalah Bertemu dengan orang beriman yang lain Hadirin Oleh karena itu Momen ini adalah momen Yang begitu Erat dengan kebahagiaan Bagi orang-orang yang memiliki Iman di dalam hatinya Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita awali dengan sebuah hadis yang dituturkan dan disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Sebuah hadis yang bukan hanya harus kita dengar, namun harus kita renungkan, kita harus tadabburi dan kita harus tuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hadis ini menjelaskan kepada kita jalan pintas menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebuah hadis berbicara tentang amalan yang akan mengarahkan kita menuju surga, saya rasa banyak, ratusan bahkan ribuan. Namun yang membedakan hadis ini dengan hadis-hadis yang lain, di dalam hadis ini baginda Rasul saw menjelaskan jalan pintas menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya ingin bertanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini ingin masuk surga apa enggak yang gak mau masuk surga coba angkat tangan yang gak mau gak mau pak ada dua orang yang gak mau masuk surga ini pertama dalam sejarah ibu-ibu di atas dan di belakang mau masuk surga oh, suara ibu-ibu ngebas banget ibu-ibu bukan bapak-bapak, ibu-ibu mau masuk surga enggak MasyaAllah, saya rasa tidak ada orang yang berani mengatakan saya nggak mau masuk surga, Pak Ustad. Ustad, saya mau masuk neraka aja. Kalau neraka nggak ada, saya kayaknya sepi itu neraka. Nggak ada yang mengatakan demikian. Jangan jangankan orang yang sudah tergerak hatinya untuk mengaji untuk memakmurkan rumah Allah seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian orang yang gak pernah ngaji yang gak pernah datang ke masjid bahkan tidak pernah sholat kalau ditanya ingin masuk surga jawabannya apa? mau ada om-om keluar dari hotel Melati sama wanita yang gak bener Habis keluar dari kamar hotel ditanya Om mau masuk surga gak? Jawabannya apa? Mau, padahal habis zina nih orang Jadi kalau ditanya tentang surga Semua ingin masuk surga Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Jika kita sepakat Bahwa kita ingin masuk surga Maka saya ingin mengingatkan Bahawa di dalam hati kita ada sebuah fitrah Ada sebuah fitrah Yang tidak mungkin dibantah Apa fitrah tersebut? Manusia itu Jika menginginkan sesuatu maka dia akan berusaha mendapatkan hal itu dengan waktu yang paling cepat dan jalan yang paling pintas hadirin iya apa tidak? kalau kita menginginkan sesuatu maka fitrah kita ingin mendapatkan sesuatu tersebut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan melalui jalan sepintas-pintasnya. Itu fitrah yang tidak bisa dibantah. Fitrah yang tidak bisa dibantah. Bapak-bapak. Ingin beli sebuah mobil Pergi ke dealer atau ke showroomnya Kalau kita udah pengen beli sebuah mobil Inginnya bawa pulang mobil itu hari ini juga Atau nunggu inden 4 bulan lagi Hari ini juga Ibu-ibu pergi ke pasar Atau ke toko baju melihat ada gamis yang bagus bu ingin beli hari ini juga atau tiga minggu lagi hari ini juga itu fitrah begitu juga dengan surga jika kita benar-benar ingin masuk surga bukan basa-basi maka secara fitrah kita akan mencari jalan pintas menuju surga dan jalan pintas ini telah disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa? yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, barang siapa yang berjalan dari rumahnya untuk mempelajari Al-Quran, atau hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu agama, belajar agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Allahu Akbar. Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Hadis ini membuka mata kita ma'asyiral muslimin bahwa jalan pintas menuju surga adalah menuntut ilmu agama. Belajar ilmu agama mengkaji ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini jalan pintas menuju surga. Oleh karena itu, Barang siapa yang mengaku ingin masuk surga, tapi tidak pernah datang ke pengajian, tidak pernah membuka Al-Quranul Karim dan mengkajinya, tidak punya waktu untuk membahas hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pengakuannya harus diragukan. Karena tidak mungkin ada orang yang ingin pergi ke sebuah tempat, tapi dia memilih, jalan yang mutar-mutar dan tidak mau pilih jalan yang paling pintas Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Jalan pintas menuju surga adalah belajar agama Thalabul ilmi menuntut ilmu agama Dan ini disadari benar oleh para ulama Mereka benar-benar meresapi Fakta yang satu ini Mereka benar-benar paham bahawa ketika Seseorang datang ke majlis salim Ia sedang meniti jalan pintas menuju Surga Oleh karena itu Mereka tidak terlalu menghiraukan Jauhnya jarak menuju tempat kajian. Beliau mereka tidak pernah mengeluh. Ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer. Jarak yang memisahkan antara majlis taklim dan rumah-rumah mereka. Abu'l-Aliyah, seorang tabiin. Sebagaimana yang diriwayatkan Khatib al Khatib Al-Baghdadi. Beliau pernah menyatakan, "Kuna nasmu an ashabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wana'hnu bil Basrah. Kami sedang berada di Basrah, di Irak dan pada saat itu kami mendengar hadith-hadith Nabi dari para sahabat. Mereka mendengar bawa Umar menyampaikan Nabi bersabda demikian." Mereka mendengar Ibnu Umar menjelaskan bahwa ada hadis demikian. Tapi mereka tidak mendengar secara langsung. Mereka mendapatkan hadis-hadis tersebut dari perawi-perawi yang lain. Falanarda hatta narkab ilal madinati hatta nasma'a min afwahihim. <Sessalam> Maka kami tidak puas. Sampai kami berangkat Menuju kota Madinah Agar kami bisa mendengar Langsung hadis-hadis tersebut Dari lisan-lisan para sahabat Allah Jadi hadirin dan dirahmati oleh Allah Hadisnya sudah ada di hadapan mereka Misalnya mereka sudah dengar Ada hadis Innamal a'malu bin niyat sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya ini hadis dari sahabat siapa hadirin Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan jadi mereka mendengar hadis ini di Irak mereka nggak puas sampai mereka berangkat ke kota Madinah untuk mendengar langsung dari lisannya Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanho itu para tabiin Kenapa demikian? Karena mereka yakin perjalanan mereka dari Irak ke Madinah adalah jalan pintas menuju surga. Al-Imam Masruk murid dari Abdullah bin Abbas pakar, ha pakar tafsir terkemuka Salah satu murid kesayangan Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan melakukan perjalanan ke Irak khusus hanya bertanya tentang satu kata di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Bayangkan. Misalnya kita baca min syarril waswasil khannas. Dan kita tidak tahu apa arti Khanas beli tiket Jakarta Baghdad pergi ke Irak Nanya sama ulama Irak Allah Hanya ingin mengetahui Tafsir dari Satu kata di dalam ayat Al-Quranul Karim Dan diriwayatkan begitu sampai Irak Ulamanya sudah pergi Ke Syam Terlambat beliau Sampai di, di Irak Tidak ada siapa-siapa Ulama yang beliau tuju sudah tidak ada Dan dapat info Beliau sudah berangkat ke Syam Akhirnya beliau berangkat dari Irak Ke Syam Subhanallah Hanya untuk Mencari tafsir Satu kata di dalam Al-Quran al Karim. Kenapa mereka Bisa melakukan hal seperti itu Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ilal jannah Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga Yahya bin Yahya Al-Layfi Siapa beliau Beliau adalah Salah satu murid Terbaik Imam Malik Yang berasal dari Spanyol Beliau berangkat dari Spanyol Ke Madinah hanya untuk Ngaji dengan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i rahimahumullahu taala diriwayatkan dalam sebuah kajian Imam Malik kota Madinah dihebohkan dengan kedatangan rombongan gajah rombongan apa gajah jadi gajah masuk kota dan itu mengehebohkan penduduk kota Madinah. Kenapa? Jarang-jarang ada gajah masuk kota Madinah. Dan gajah-gajah itu berjalan melewati Masjid Nabawi. Dan kita tahu bersama, kajian Al-Imam Malik itu di Masjid Nabawi. Maka ketika Imam Malik sedang asik-asik ngajar seperti ini itu murid-murid bubar mereka keluar masjid untuk menonton gajah-gajah tersebut karena ini pemandangan langka mereka pengen parade gajah parade gajah dan tanpa sadar Imam Malik dicuekin bicara sendiri semua bubar Coba bayangkan yang berada di depan kita ini Imam Malik semuanya bubar nonton gajah di luar Semuanya bubar kecuali satu orang Imam Malik bingung Kenapa muridnya yang satu ini tidak keluar Untuk menonton parade gajah Imam Malik heran Kenapa dia tidak mengikuti teman-temannya secara spontanitas keluar untuk menonton gajah? Didatangilah oleh Imam Malik. Lalu Imam Malik bertanya, "Siapa namamu?" Kata dia, "Yahya." Lalu Imam Malik bertanya, "Kenapa engkau tidak keluar bersama teman-temanmu untuk nonton parade gajah?" Kata dia dengan polosnya, wahai imam, saya datang dari Spanyol ke Madinah untuk melihat antum, bukan lihat gajah. Saya datang dari Spanyol ke Madinah untuk belajar sama antum. Ngapain saya jauh-jauh dari Spanyol ke Madinah cuma ngeliat gajah? Kalau mau lihat gajah bukan ke Madinah ke Afrika. Saya ini pegel, lelah, letih, capek untuk belajar sama antum. Belajar sama engkau. Jawaban yang ternyata menyentuh hati Imam Malik. Maka Imam Malik memberikan manuskrip. Kitab hadis yang sangat terkenal yang berjudul apa? Al-Muattah maka perlu antum ketahui mayoritas buku Al-Muato yang beredar di dunia sekarang ini mayoritas berasal dari riwayat Yahya bin Yahya Al-Layfi. Kenapa orang bisa jalan dari Spanyol ke Madinah?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 Baru antar kelurahan, kecamatan Gak hadir, kelewatan hadirin Kalau baru antar kota Antar pulau Itu masih biasa Para ulama kita antar benua Untuk mempelajari ilmu agama Masya Dan mereka tidak punya sponsor Mereka tidak punya sponsor Abu Hatim Ar-Razi Itu mencari ilmu dari belahan dunia Di timur ke barat Lalu dari selatan ke utara Selama tujuh tahun Lalu ditambah lagi tiga tahun. Sehingga genap sepuluh tahun. Naik apa? Boeing 737. Masyian ala qadameh. Jalan kaki. Jadi sepuluh tahun. Itu muter-muter dunia. Madinah, Madinah, Mekah. Lalu ke Irak lagi, ke Syam. Begitu keliling gitu. Untuk belajar Al-Quran dan Hadith Jalan kaki Abu Hatim Ar-Razi Masya Jadi kalau baru dari sederja Ke Purwokerto, ke Cilacap enggak ada apa-apanya Ini jalan pintas menuju surga Apalagi masih di Kecamatan kita jangan disia-siakan jalan pintas yang satu ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, dalam hadis di atas, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan secara gamblang bahwa jalan pintas menuju surga adalah mempelajari ilmu agama namun yang membuat kita sedih yang membuat kita miris ternyata majelis-majelis taklim kurang mendapatkan tempat di hati umat pada hari ini mereka lebih semangat memakmurkan pasar, alun-alun, Mall daripada memakmurkan masjid Allah atau majlis-majlis ilmu untuk mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebagaimana tadi kita dengar ini jalan pintas menuju surga. Apa penyebabnya hadirin? Mengapa majelis taklim pada saat ini kurang mendapatkan tempat di hati masyarakat? Salah satu jawaban dari masalah ini adalah Karena banyak umat Islam belum mengetahui keutamaan dan keuntungan jika mereka meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu agama. Ketika banyak orang belum paham tentang keutamaan mempelajari ilmu agama, maka mereka secara otomatis akan malas ngaji. Tidak semangat membuka Mushaf dan tidak bergairah membawa Hadith-Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia hadirin memiliki fitrah yang lain, fitrah yang kedua ini. Manusia itu fitrahnya mereka tidak akan berminat mengerjakan sebuah hal. Kecuali yang mereka yakin itu menguntungkan mereka Jadi manusia baru mau berbuat Baru mau melangkah Untuk hal-hal yang dia pikir itu menguntungkan dia Kalau dia tidak tahu Atau merasa ini tidak menguntungkan Maka dia tidak mau mengerjakan Manusia itu dalam melangkah dan dalam berbuat berpijak dengan asas keuntungan. Kita belak belakan aja itu manusia. Kalau kita anggap ini nggak menguntungkan kita tidak akan mau. Makanya kalau kita ingin melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan yang jadi pertimbangan apa? Gaji. Kalau kita baru masukkan Surat lamaran Langsung diterima Bapak diterima di perusahaan kami Gajinya berapa Pak? Gratis Kira-kira besok mau mulai kerja gak? Anak aja Itu manusia Kalau kita tidak tahu ini menguntungkan Kita tidak mau mengerjakan saya ingin tanya, kenapa sekarang orang berbondong-bondong jualan batu akik? Ayo. Karena menguntungkan ini lagi tren. Lagi booming. Semua pada beli. Coba lihat nih jari-jarinya. Batu akik gak? Oh gak ada. Masya Allah. Luar <tuh> biasa. Kalau nah, di Jakarta ada empat-empatnya pakai batu akik. Subhanallah. Karena menguntungkan Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Begitu juga dalam ibadah Salah satu alasan orang malas sholat Karena ia tidak tahu keutamaan mengerjakan sholat Salah satu penyebab orang malas belajar Karena dia tidak tahu keutamaan mempelajari ilmu agama Salah satu penyebab besar orang tidak berpuasa Karena dia tidak paham Apa keutamaan berpuasa Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Kalau kita ingin istiqamah Berjalan di atas Jalan pintas menuju surga Kita harus tahu Keuntungan dan keutamaan Yang akan kita dapatkan Di dunia dan di akhirat jika kita meluangkan waktu mencurahkan tenaga dan energi untuk mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan yang pertama Mempelajari Al-Qur'an dan Hadis adalah alat bukti cinta kita kepada Allah Subhanahuwataala. Cinta atau tidaknya kita kepada Allah. Dilihat seberapa semangatnya kita mempelajari majelis-majelis taklim di kota kita atau di kecamatan kita. Hadirin rahimakumullah. Kalau saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, cinta Allah nggak sih pak? Bapak-bapak cinta Rasul apa tidak? Masya Allah. Tapi cinta perlu bukti. Untuk apa kita mengatakan aku cinta kepada Allah? Tetapi pada hari kiamat Allah tidak terima pengakuan kita. Ulama sering mencontohkan dengan sebuah bait syair. Kata para ulama, Kulunyat dai waslan bilailah, walailah lam tuqir rolahum bidat. Setiap laki-laki mengaku pacarnya Laila. Tapi Laila tidak pernah mengakui mereka pacar-pacarnya. Maksudnya apa kata Allah? Semua orang mengaku cinta kepada Allah. Semua orang mengaku cinta kepada Rasul. Namun yang jadi masalah, Allah dan Rasulnya mengakui tidak cinta kita pada hari kiamat. Itu yang jadi masalah. Karena cinta itu butuh bukti. Dan salah satu alat bukti adalah pengajian yang kita tekuni. Kita datang untuk mempelajari firman Allah dan hadith Nabi SAW. Memang datang mau belajar hadirin. Ustaz saya masih belum mengerti. Apa hubungannya antara cinta dengan majlis ta'lim. Hubungannya sangat erat hadirin. Saya akan jelaskan dengan contoh. Apabila ada seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Wanita yang sedang jatuh cinta. Jatuh yang paling enakan jatuh cinta. Antum pernah jatuh cinta gak bapak-bapak ibu-ibu? Gak pernah ya? Belum pak. Nah, dulu? Sekarang udah enggak. Istri ada di atas pak? Wah bahaya. Ini kalau istri dengar bisa tersinggung pas pulang. Ibu-ibu pernah jatuh cinta, bu? Tidak pernah. Ya Allah. alangkah gersangnya hidup tanpa rasa cinta? Insya Allah kita pernah dan sedang jatuh cinta. Sehingga kita bisa memahami contoh berikut ini. Apabila ada wanita yang sedang jatuh, Cinta Lalu dia mendapatkan surat dari Kekasihnya Kekasihnya menulis Sepucuk surat Lalu dikirimkan ke alamatnya Sehingga tibalah di hadapannya Begitu surat Cinta itu berada di hadapannya Saya bertanya Apa yang akan dilakukan oleh si wanita Yang sedang jatuh cinta Dia akan langsung buka dan baca pada saat itu juga atau ia taruh lemari bajunya Kalau ingat 3 minggu lagi Baru dibuka Masyaallah, Langsung dibaca Ia langsung buka surat itu Bahkan terkadang Membukanya dengan teknik Khusus biar tidak ada yang cacat Lalu dia akan baca kata demi kata Kalimat demi kalimat Koma demi koma Titik demi titik Paragraf demi paragraf. Sehingga hatamlah surat cinta tersebut. Lalu ia baca kembali. Hataman yang kedua. Dengan penuh pentadaburan. Berenungan. Terkadang ia menatap langit. Lalu tanpa terasa. Bibirnya tersenyum. Sehingga hatamlah. Surat tersebut untuk kedua kalinya. Hadirin, itulah kira-kira yang akan dilakukan wanita yang sedang jatuh cinta. Betul apa tidak? Iya ya. Pengalaman-pengalaman ya. semua. Jadi ngangguknya pun juga penuh makna. Saya ingin tanya. Kita cinta tidak sih dengan Allah subhanahu wa ta'ala Cinta Allah pernah menurunkan Surat kepada kita Merasa tidak Diberikan surat cinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Surat apa? al Fatihah, Al-Baqarah Ali Imran Kan jelas-jelas surah Dan nama lain dari Al-Quran adalah Rahmah Sebagaimana surat Yunus Ayat 58 <kul> wa <wabirahmatihi fabithalika> <yafrahu> Katakanlah Hendaklah mereka bergembira Karena karunia dan rahmah dari Allah Dan rahmat Ditafsirkan oleh Al-Imam Mujahid Al-Quran Al-Quran adalah rahmah Dan rahmah artinya kasih sayang dan cinta Jadi Allah sudah menurunkan surat kepada kita Pertanyaan saya Sudah berapa, atau ada berapa surat yang Allah turunkan kepada kita Siapa itu Orang yang jatuh cinta gak mungkin salah menghitung surat dari kekasihnya Bahwa bapak ibu-ibu yang mengaku cinta kepada Allah Ada berapa surat Yang Allah turunkan kepada kita Ibu-ibu Wah ibu-ibu lupa nih Ini cintanya benar apa enggak Ada berapa surat 114 Pertanyaan berikutnya Sudah dibaca atau belum Sudah Pertanyaan berikutnya Paham apa tidak? Belum paham. Kok bangga banget bilang belum pahamnya? Harusnya kan bilang belum itu lemes gitu ya. Belum, Sat. Masya Allah. Sudah <laughs> sampai surat apa? Hah? Yang bilang belum tadi sudah sampai surat apa? Apa tafsir surat az-zukhruf ayat 4? Ya lu susah banget Pak Ustaz besok enggak mau ngaji lagi deh. Enggak sampai di sini insyaallah belum ada masalah. Pertanyaan berikutnya. Ketika kita membaca surat-surat tersebut, ternyata kita tidak paham. Apa yang kita lakukan? Apakah pasrah begitu saja? Atau kita akan mencari sosok yang bisa menjelaskan makna dan tafsir ayat-ayat tersebut kepada kita kembali kepada contoh si wanita yang sedang jatuh cinta apabila wanita yang sedang jatuh cinta membuka surat tersebut dan ternyata ia dapat di surat itu dengan bahasa Jerman dan dia tidak paham bahasa Jerman kira-kira pasrah begitu saja atau dia akan cari orang yang mengerti bahasa Jerman untuk mentranslate dan mengartikan surat itu kepada dia Orang kalau jatuh cinta akan pasrah apa tidak? Tidak. Dia akan cari. Dia harus tahu apa makna surat tersebut. Begitu juga dengan seorang muslim ketika ia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sedangkan dia tidak paham apa arti dan makna Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia akan cari majelis yang menjelaskan surat Al-Fatihah. Ketika ia membaca Inna Lalu ia tidak paham apa arti Al-Kawthar Maka dia akan berjalan Mencari tahu Tentang tafsir ayat tersebut Ketika ia membaca Firman Allah SWT Qul Dan dia tidak tahu apa arti Al-Falaq Dia akan cari orang yang bisa menerangkan Al-Falaq Itulah sikap orang yang sedang jatuh cinta. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana yuridu an ya'rifa madahubbihi lillah, fa'rid fa nafsahu 'alal Qur'an." Barang siapa yang ingin mengetahui seberapa dalam cintanya kepada Allah, maka coba cek dirinya seperti apa dia memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Seperti apa semangatnya membaca Al-Qur'anul Karim? Sejauh mana perjuangannya untuk mengkaji Al-Quranul Karim Lalu mengamalkan Al-Quranul Karim Itu adalah simbol cinta Kedatangan kita di tempat ini Bukan hanya untuk mendulang pahala Bukan hanya Untuk mempelajari ilmu agama Kedatangan kita ke majlis seperti ini untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Yang dipertaruhkan adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keutamaan yang pertama Kalau tidak ada keutamaan Kecuali yang pertama ini Saya rasa sudah cukup Namun ternyata masih ada Segudang keutamaan Keutamaan yang kedua Bahawa menuntut ilmu agama Mempelajari Al-Quran Mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Adalah ibadah yang hukumnya Wajib Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al Imam ibn Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Wajib. Kalau ada waktu datang, kalau enggak wasalam, bukan seperti itu. Ini wajib Hadirin yang dirahmati oleh Allah Kalau kita mendengar kata wajib Yang terbesit di benak kita apa sih? Dulu waktu di TPA Di madrasah Masih ingat tidak penjelasan usat-usat kita? Ngomong-ngomong dulu waktu kecil TPA gak dibawa-bawa? Tapi yang penting Sekarang ya Pak Ustaz Apa arti wajib? Wajib itu Jika dikerjakan dengan ikhlas Mendapatkan Pahala Jika ditinggalkan Maka dia terancam do, Dosa Berarti orang yang tidak pernah hadir di majlis ta'lim ta dapat apa? Dosa, dosa, dosa, dan dosa. Karena baginda Rasul yang menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan sekali lagi saya ingatkan ketika kita mendengar kata wajib maka yang terbesit sebenarnya kita jika kita kerjakan dengan ikhlas Maka kita akan mendapatkan Pahala, apa pahalanya Ada sebuah hadis Yang dibawakan oleh Imam Al-Munziri Dalam Targib wa Tarhib Dan hadis ini sahih Baginda Rasul SAW bersabda Catat baik-baik hadis ini Dan saya ingin ini adalah salah satu oleh-oleh kita Ketika kita pulang ke rumah nanti Manggada ilal masjid Barang siapa Yang pergi ke sebuah masjid atau majlis ta'lim. La yuridu la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimah. Ia tidak memiliki tujuan kecuali untuk mempelajari atau mengajarkan kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Jadi tujuan dia datang ke masjid atau ke majlis ta'lim itu hanya ingin belajar atau mengajar. Tidak ada yang lain Dia benar-benar Niatkan dari rumahnya Saya ingin belajar agama Atau mengajarkan agama Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kana lahu Ka ajri hajin Taman hajatuh Maka ia akan mendapatkan Pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allahu akbar. Haji. Hadirin sudah haji semua? Masyaallah. Saya doakan seluruh yang hadir di sini berangkat secepatnya menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum berangkat. Baik yang sudah daftar, tapi nunggu 10 tahun di Cilacap, nunggunya berapa tahun? 20 tahun sekarang? 15 sekarang 17 iya 15 17 Masya masyaAllah Ya Allah Usia kita berapa tahun 2030? Ya Allah. Ya sudah. Sambil menunggu undangan dari Allah. Sambil menunggu belasan tahun tersebut. maka kerjakan amalan-amalan yang ada di sekitar kita. Yang pahalanya sama dengan haji Jadi Kajian seperti ini Ini murah meriah Murah dari ONH Meriah dari pahala Kalau haji Untuk berangkat ONH nya berapa 35 juta Itu yang reguler oleh yang plus 9 ribu US dolar Dolar 13 ribu lagi sekarang Jadi kalau haji Kita berangkat tahun ini 35 juta Saya ingin tanya Tadi dari rumah ke masjid ini Berapa juta ompasnya Masya Allah 2 liter Allah Allah coba kok masih ada yang enggak mau datang gitu loh. Katanya mau dapat haji. Kalau Anda tulus ingin dapat pahala ibadah haji, ya sudah yang ada dikerjakan. Ini pahalanya haji, baginda Rasul yang menyatakan. Benar Ustaz pahalanya haji, benar. Hadis ini sesuai dan bisa dicat dalam, dalam targip atau tarhip. Jadi ini haji Ustaz, haji. Kalau begitu saya batalkan saja Pak Ustaz, berangkatan saya. Loh, bukan. Maksudnya dapat pahala haji, bukan menggugurkan kewajiban haji. Perangkat tetap berangkat, tapi pahalanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala haji setiap pekan, haji setiap pekan. Dan kalau misalnya Di tempat kita sedang libur Atau tidak ada pengajian Tidak ada salahnya pergi ke tempat lain Walaupun mengawalkan waktu Satu atau dua jam Untuk mendapatkan pahala haji Hitung hitung haji, haji 40 hari loh Masya Allah Ini cuma sejam dua jam kok terlalu Perhitungan Ini yang perlu kita renungkan Jadi sekali lagi, sore hari ini, jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahala yang kita peroleh adalah pahala apa? Haji. Berarti pulang ke rumah gelarnya apa? Gelar enggak penting, bapak-bapak. Ibu-ibu jangan ada yang ngaku ibu hajah pulang dari sini. Gelar tidak penting, yang penting pahalanya. pahalanya. Nabi tidak pernah dipanggil haji Muhammad. Abu Bakar tidak pernah dipanggil Haji Abu Bakar. Yang penting keikhlasan dan pahalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga. yang kita dapatkan dari majelis taklim itu lebih besar daripada dunia dan seisinya lebih mahal daripada harta Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berbicara dengan para sahabat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menawarkan sebuah promo besar-besaran. Ayyukum <Sess> yuhibbu an <Sess> yabdu ila Ayyukum yuhibu an yakdua kulla yawmin ilal buthan, Atau ilal aqid, Faya'tia minhu bina qataini qawmawain, Siapa di antara kalian, Yang mau pergi ke buthan dan aqid setiap hari, Buthan dan aqid itu apa artinya? Pasar unta. Jadi Nabi menawarkan siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke pasar unta setiap hari untuk mendapatkan dua unta kaumawain. Dua unta kaumawain. Dengan cara yang halal dan tanpa dosa. Fi ghairi idhmin walakot irrahimin. Tidak ada dosa dan tidak memutuskan tali silaturahim atau membuat permusuhan Jadi halal dan aman Apa yang ditawarkan Nabi? Siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke pasar unta dalam rangka mendapatkan dua unta kaumawain? Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu hadir pada hari itu, kira-kira berminat apa tidak? Saya yang bilang berminat cuma tiga orang. Habis tidak punya kandangnya Pak Ustadz, bingung juga mau taruh di mana atau entah. Tidak usah mikir terlalu jauh. Ambil, jual. Karena tahukah hadirin, Unta kaum mawain adalah jenis unta atau salah satu jenis unta yang termahal di dunia. Waktu real itu masih dua ribuan rupiah. Kalau kita cek harga unta kaum mawain itu lebih dari lima ratus juta. Satu ekor di atas lima ratus juta sekarang real udah tiga ribuan itu satu ekor kita nggak usah terlalu di, terlalu detail deh lima ratus juta aja net sudah dapat diskon lima ratus juta itu satu ekor nabi nawarin berapa ekor dua sebulan berapa kali 30 kali alias setiap hari sekali. Berarti pemasukan antum berapa? 30 M per bulan. Siapa yang penghasilannya 30 M per bulan di sini? Coba angkat tangan. Tawadu semua di sini. 30 M per bulan halal. mau nggak hadirin? mau, saya juga mau, dan para sahabat juga mau, makanya mereka menyatakan ya Rasulullah nuhibud alik, wahai Rasulullah, kita berminat untuk itu, maka ketika mereka akan beranjak menuju dua pasar unta tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah mereka nanti dulu sabar sabar lalu Nabi s.a.w. bersabda awala adullukum mohon maaf Nabi bersabda afala yaddu ahadukum ilal masjid faya'lam atau yakro ayatayni min kitabillah Khairun lahu min naqtayn wa thalathun khayrun lahu min thalath wa arba'un khayrun lahu min arba' wa min a'dadihinn min al-ibil kalau kalian berminat untuk mendapatkan Dua unta setiap hari Sehingga tadi penghasilnya sebulan Berapa M? 30 M Kenapa kalian tidak pergi ke masjid saja? Sahabat bingung Emangnya di masjid ada unta? Bukan unta. ontak Untuk membaca dan mempelajari Dua ayat di dalam Al-Quran Karena dua ayat di dalam Al-Quran Lebih berharga daripada dua unta Wasallatun khairun lahumin salat tiga ayat lebih berharga daripada tiga unta. Wa arbaun khairun lahumin arba dan empat ayat lebih berharga daripada empat unta. Dan begitu seterusnya lima ayat lebih mahal daripada lima unta. Nabi sedang menjelaskan kedudukan ilmu agama dibanding harta dunia. Ulama menjelaskan seperti An Nawawi rahimahullah, Al Imam Yahya bin Sharaf, Abu Zakaria, Al Imam Nawawi, Ulama Madzhab Syafi'i nomor satu. Beliau ketika menjelaskan hadis ini menyatakan bahawa yang diinginkan oleh baginda Rasul bukan satu ayat lebih berharga daripada satu unta. Perbandingan apa istilahnya? Kalau bahasa, kalau orang Jakarta bilang apple to apple, jadi satu lawan satu. Bukan bukan itu yang diinginkan Nabi saw. Nabi ingin memberikan ilustrasi bahwa satu ayat lebih mahal daripada dunia dan seisinya. karena onta kaumawain adalah simbol kekayaan pada saat itu sama seperti orang kota simbol kekayaan sekarang misalnya mobil Lamborghini kan gitu ya jadi itu simbol kekayaan makanya orang-orang kaya di Jakarta pengen punya Lamborghini padahal gak, gak dipakai juga tapi itu simbol kekayaan jadi Nabi ingin menjelaskan satu ayat lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Hadirin. Coba kita renungkan deh. Kenapa kita bisa bekerja 8 jam sehari? Kita bisa berada di pasar, di kios kita. Selama berjam-jam omsetnya berapa sih sebulan? Insya Allah gak sampai 30M. Tapi Bisa. Kenapa untuk ngaji tidak bisa? Padahal pengajian itu tidak sampai 8 jam per hari. Hanya 2 jam. Itu pun bukan setiap hari. Paling seminggu sekali. Paling seminggu 2 kali. 2 jam. Dan kalau kita hitung dalam 2 jam itu berapa ayat Al-Quran yang dikaji? Berapa hadith Nabi SAW yang dibahas? Allah Akbar. Kenapa 8 jam? Rata-rata penghasilan di sini berapa? Nah, siapa orang pemerintahan di sini? Rata-rata penghasilan berapa sih? Kasarnya aja deh. Wah dua juta? Empat puluh apa nih? Empat puluh ribu per per hari, masya allah. Empat puluh ribu per hari. Jadi untuk empat ribu kita bisa kerja 8 jam loh. Tapi kenapa untuk satu ayat Al Qur'an kita tidak bisa bertahan di Masjid Allah Subhanahu Wa Taala? Allah. Ini yang perlu kita renungkan Empat ribu kita tidak ngeluh, kita senang. Dan 8 jam. Tapi Allah tawarkan satu ayat yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dan kita akan nikmati pada hari kiamat. kelak Hanya dalam hitungan menit. Karena kita gak usah bicara kajian 2 jam. Mungkin kajian baru berjalan 10 menit aja udah 2 ayat yang disebutkan oleh Sang Ustadz. Allahuakbar. Kalau kita bisa bekerja 8 jam untuk 40 ribu, bagaimana mungkin kita tidak bisa meluangkan waktu 2 jam dalam seminggu, 2 jam dalam 3 hari untuk duduk di majlis taklim mengkaji firman-firman Allah Subhanahu SWT. Karena yang kita dapatkan lebih mahal daripada harta dunia. Contoh ya, kalau misalnya ada orang ikut pengajian selama dua jam dari awal sampai akhir ketiduran. Jadi datangnya boleh, tapi ketiduran. Dan tahu -tahu, dari menit pertama, kaget bangun di menit ke tiga puluh. Kaget bangun, mungkin ustadznya lagi suara apa dengan suara yang tinggi dia kaget bangun. Ketika kaget bangun dia mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang solat sunah subuh. Lalu setelah hadis itu dijelaskan dia tidur lagi sampai kajian selesai. Karena selama dua jam itu yang nyantol, ngerti ya nyantol ya? Itu biasa aja. Ya yang nyantol cuman hadis tentang salat sunah subuh akhirnya cuman itu yang dia amalkan. Besok paginya salat sunah subuh. Emang dasar malas. Cuman sekali kali itu aja sumur hidup dia kerjakan salat sunah subuh. Pagi besoknya lupa lagi. Tapi saya ingin tanya. Pahalanya di sisi Allah seperti apa? Rokat al-fajari khairun minat dunia Wa ma fiha Dua rokat Salat sunnah subuh Itu lebih mahal, lebih berharga Daripada dunia dan Seisinya Itu yang kaget bangun Dan oleh-olehnya cuman salat sunnah subuh Dan diamalkan Cuman sekali seumur hidup Dia mendapat gan pahala yang lebih besar daripada dunia dan seisinya. Bagaimana yang semangat dari menit pertama sampai menit terakhir seperti Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Lalu ia amalkan dengan istiqomah, bukan hanya sekali atau dua kali sampai ia wafat. Allahu akbar. Kalau dunia bisa kita perjuangkan, kenapa ini tidak bisa kita perjuangkan? Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, disinilah, mengapa para ulama tidak ragu-ragu dalam keluar duit saat mereka menuntut ilmu agama, syu'bah Pernah menyatakan Man talab al aflas Barang siapa yang mempelajari ilmu hadith Maka dia akan bangkrut Dan ini diucapkan juga oleh al-imam Malik Gurunya imam Syafi'i La yunalu hadhal amru Hatta Yudhaku ta'mul ta faqri Tidak akan mendapatkan ilmu Sampai kita merasakan kemiskinan. Apa maknanya? Kalau benar-benar belajar itu butuh modal. Kita butuh modal transport. Kita harus beli buku. Maka orang akan bangkrut bisa jadi. Dan itu yang dilakukan para ulama. Makanya Syubah pernah mengatakan, biotul tista ummi bisa baati dananir. Aku ini. Itu sudah menjual baskom dan ember ibuku senilai 7 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 gram sekarang 500 ribu. Berarti 500 kali 4,25 kali 7 berapa? Yang matematikanya dapat 9 siapa nih? Hah? iya Kurang lebih 15 jutaan. Itu modalnya syukbah. Siapa di antara bapak-bapak ibu sekarang sudah jual baskom untuk pergi ke sini? Ini jual baskom loh. Jual ember. Tidak punya duit. Yaudah ada tukang loak. Eh mas-mas ini mas. Ini ember di rumah saya harga berapa? Sudah ketika dia tahu ini uang cukup untuk naik angkot ke masjid. Dijual deh. Subhanallah. Itu para ulama. Imam Malik dan gurunya Robi atau Rai, kalau ingin datang ke pengajian, enggak punya duit, antum kalau misalnya pengen ngaji enggak punya duit, kira-kira ngapain? Pasrah ya, udur syariah Pak Ustaz. Allah juga ngerti Pak Ustaz, saya lagi enggak punya duit, uh, Allah juga ngerti lagi masya Allah. Al Imam Malik dan Robi atau Rai, ketika ingin berangkat taklim tapi tidak punya uang. Maka dia naik ke atas rumahnya Lalu ia ambil dan jual genteng-genteng rumahnya Allah. Untuk ngaji jual genteng Ada yang jual genteng untuk sampai ke sini? Nah. Ingat ini bagi yang punya rumah ya. Adapun yang rumahnya masih kontrak, tidak boleh jual genteng. Karena itu bukan rumahnya. Main dijual aja. Subhanallah. Itu belum seberapa. Al-Imam Damashqi, Hisham Ad-Damashqi, muridnya Imam Malik, untuk bisa duduk di majlis Imam Malik, bapaknya jual rumah. Wow. Bapaknya jual rumah. ongkos anaknya belajar dengan Al Imam Malik rahimahullah taala. Kenapa demikian? Kenapa mereka berani jual rumah? Kenapa mereka sampai mengorbankan apa yang mereka punya? Salah satu ahli nahu yang bernama Al Imam Ahmad itu ketika pergi ke toko buku lagi iseng-iseng ke toko buku, lihat buku bagus enggak bawa duit. Itu buka kemejanya dijual kemejanya untuk beli buku. Subhanallah. Karena mereka yakin dan mereka tahu ilmu lebih mahal daripada harta. Ini investasi akhirat. Mereka yakin itu tidak sia-sia. Karena Allah akan membayarnya dengan surga. Dan ingat, pahala datang ke majlis taklim apa? Haji. Ia cuma jual genteng, mak ada masalah lah. Orang haji pahalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, itulah beberapa keutamaan menuntut ilmu agama. Waktunya sesi tanya jawab, maka kita cukupkan sampai di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Pelajarilah keutamaan menuntut ilmu agama Yang kita pelajari baru berapa itu? Baru tiga Itu saja sudah cukup untuk menginspirasi kita Untuk membuat kita semangat Tidak putus asa Belajar, belajar dan belajar Lalu kaji lagi keutamaan-keutamaan yang lain maka kita akan semangat untuk mempelajari ilmu agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya-jawab. Barang saya ingin bertanya atau memberikan koreksi jika saya salah dalam menyampaikan. Saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya. Bila datang ke kajian tapi isinya banyak banyolan apa dapat pahala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijawab oleh salah seorang pakar hadis dari Yordania, Syekh Ali Hasan, hafizhahullah taala. Beliau mengatakan humor di dalam kajian itu seperti milah. Seperti garam. Boleh. Bahkan sebagai penyegar. Tetapi jangan kebanyakan. Nanti keasinan. Gak enak. Ya enggak? Kita buat sayur sop garamnya 2 Dua botol yang gak bisa dimakan Begitu juga kajian yang isinya dari awal sampai akhir ketawa, ketawa dan ketawa Itu tidak akan memberikan manfaat dan terbukti Tidak maju-maju Ya begitu-begitu saja Humor itu penting tetapi bukan berarti harus berlebihan Nabi juga punya selera humor Ingat ketika ada seorang nenek-nenek Bertanya tentang statusnya di akhirat Kata Nabi Nek, gak ada nenek-nenek masuk sorga Ya Allah dia nangis tuh nenek Nabi bilang, "Nabi panggil Loh kenapa nangis? Ya bisa masuk teraka Yang bilang masuk teraka siapa? Karena setiap orang akan dibangkitkan Di usia 33 tahun jadi nenek jadi muda lagi, oh seneng banget tuh nenek-nenek. Tapi bukan berarti setiap kajian ketawa atau ketawa dari awal sampai akhir. Saya ingin tanya, siapa yang punya buku hadis di rumah? Ada yang punya redu solihin tidak? Di rumah? Coba baca satu bab, satu bab saja. Misalnya bab ikhlas, baca dari awal sampai akhir. Lalu setelah selesai dibaca satu bab, coba tanya diri kita, kita ngakak gak? Kita tertawa terbahak-bahak gak? Jawabannya tidak. Yaitu metode Nabi SAW. Dan itulah hadis-hadis yang merubah dunia. Hadis-hadis yang merubah Umar bin Khattab radhiyallahu RA. Hadis-hadis yang merubah Khalid bin Al walid Hadis-hadis yang merubah Bilal bin Rabah. hadis-hadis yang merubah orang-orang yang bergelimbang dosa menjadi generasi terbaik sahabat radiyallahu ta'ala adhum. Kalau kita ingin sukses di dalam dakwah kita, dalam pengajian kita, ikutilah metode Rasulullah s.a.w. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah s.w.t. Terus terang saja, grafik dan kualitas umat Islam sekarang ini kan menurun. Kenapa demikian? Karena kajiannya seperti itu. Beda dengan tahun 80-an, 70-an. Lihat kiai-kiai kita. Itu ngaji kitab kuning. Dan itu gak ketawa-ketawa sana ke sini. Baca buku para ulama. Mereka baca buku hadithnya bisnis wassalam. Tapi jadi umat Islam kuat. Semangat ibadahnya luar biasa. Beda dengan sekarang. Jadi ini bukti kiai-kiai kita. Apakah metode dakwanya seperti itu? Tidak. Mereka ngaji kitab kuning. Di surau-surau, di pondok-pondok, di masjid-masjid. Akhirnya terciptalah masyarakat, umat Islam yang punya semangat beragama yang kuat. Maka kita harus kembalikan. Budaya kitab kuning itu penting. Artinya kembali baca buku para ulama. Bukan hanya bermain retorika. Kecuali kalau misalnya kajian Tematik atau selingan Seperti sore hari ini Tetapi kalau kajian rutin Itu harus kembali ke buku para ulama Kembali ke kitab kuning Kenapa dinamakan kitab kuning Kitab kuning itu apa sih Kitab kuning itu kitab ulama Tapi dicetak Dengan kertas yang paling murah Warnanya kuning Jadi dinamakan kitab Kuning Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an sunnah yang sahih yang dipahami sahabat. Pahami sahabat, tanda tanya. Mungkin dia nanya maksudnya apa sih pemahaman sahabat? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita ini harus kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Namun tidak cukup sampai di sini, kita harus memahaminya dengan pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi dalam hadisnya. Dan pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya adalah pemahaman sahabat. At Taubah ayat seratus. Wasabikun al awwalun min muhajirin wal ansar wal ladinat taba'u humbi Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar siapa mereka hadirin sahabat. Lalu apa kelanjutan hadis ayat tersebut? Wal ladinat taba'u humbi Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti sahabat dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Berarti Allah dalam ayat ini merekomendasi pemahaman para sahabat. Buktinya kita diperintahkan mengikuti siapa? Mereka. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20 ya. Allah berfirman فَإِعَ وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ husna dan seluruh para sahabat dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Kita ini kalau mau ngikutin orang yang pasti-pasti aja deh. Ya tidak. Yang sudah pasti masuk surga atau dijamin surga. Adapun yang belum pasti statusnya kan sama dengan kita. Statusnya sama dengan kita. Jadi ini yang perlu kita camkan Sebagaimana yang Allah firmankan Dalam surat Al-Hadid Ayat 10 ya 10 bukan ayat 20 Ayat 10 Al-Hadid ayat 10 itu tentang sahabat Allah menjelaskan tentang Sahabat yang masuk Islam dan berjuang Sebelum Fatul Mekah Dan yang masuk Islam dan berjuang Setelah Fatul Mekah Lalu Allah mengatakan Dan semua para sahabat Dijamin surga dan hadirin camkan baik-baik. Ini adalah wasiat para ulama, agar kita mengikuti pemahaman para sahabat. Saya sebutkan, nasihat seorang ulama karismatik, yang namanya tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Ash-Syaif Abdul Qadir Al-Jailani, Rahimahullah, pernah dengar nama itu? Siapa yang tidak pernah mendengar? Ini nama begitu harum di tengah-tengah umat Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau memiliki buku yang berjudul Fathu Rabbani. Dan dalam buku tersebut beliau menasehati murid-muridnya dan kita. Jadi buku itu itu adalah buku yang isinya nasihat Syekh Abdul Qadir kepada murid-muridnya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Alaykum bimadhabi salafi salih wajib atas kalian mengikuti jalannya para salafus soleh, apa maksud salafus soleh? sahabat wajib ini perkataan Sheikh Abdul Qadir Jailani, dan bukunya ada, dan saya punya buku tersebut dalam bentuk pdf oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita ikuti Sheikh Abdul Qadir Jailani Ketika beliau menjelaskan hal tersebut. Kenapa? Saya lanjutkan sedikit. Karena kalau Al-Quran dan Hadis dipahami dengan pemahaman masing-masing, maka akan menimbulkan kekeliruan demi kekeliruan. Bahkan saya bisa Bahkan ulama mengatakan semua maksiat bisa legal kalau kita salah memahami Al-Quranul Al Karim dan Hadis Nabi SAW. Bukankah ada sebagian orang yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan dalilnya Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 dan pembunuh Ali bin Abi Thalib siapa? Abdurrahman bin Muljam, sebelum membunuh Ali bin Abi Talib, pakai dalil juga enggak? Pakai dalil, apa dalilnya? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بَتِغَىٰ أَمَرْضَةِ اللَّهِ Jadi sebelum bunuh Ali, baca ayat dulu lalu ia bunuh Ali bin Abi Talib, dia berpikir dia masuk ke dalam ayat tersebut jadi hadirin Nadi Rahman di Allah kalau ayat dan hadis salah dipahami, akibatnya bisa fatal. Orang bisa tidak sholat loh. Mas, mas, kok tidak sholat? E, bapak, belum lama sih gajinya. Coba buka Al-Quran. Fawailul lil musallin. Celaka itu orang yang sholat. Jadi saya tidak sholat lagi semenjak bacaan tersebut. Tuh, kan repot kalau pemahamannya demikian. Padahal dia potong ayatnya enggak dilanjutkan padahal ayatnya harusnya fawailul lil muslimin alladzina an salatihim sahun tapi kan ini salah satu bentuk salah paham main potong-potong aja main penggal-penggal aja jadi orang bisa enggak salat gara-gara main potong-potong ayat Al-Qur'an ditafsirkan sesuai dengan keinginannya simpel aja nih Bapak-bapak kita di sini ada berapa orang misalnya kita di sini ada seratus orang kalau setiap kita dibebaskan mentafsirkan Al-Qur'an, lalu saya kasih pertanyaan ke bapak-bapak. Tolong setiap jamaah tulis di sebuah kertas tafsir surat An-Nas Min Shari'l Was Wasil Lalu setiap bapak-bapak, ibu-ibu menulis tafsirnya dengan pemahaman masing-masing. Kira-kira dapat satu tafsir? Ya enggak. Kita dapat 100 tafsir yang beda-beda semuanya kan berantakan kalau agama ditafsirkan dengan bebas jadi kalau ayat Al-Quran bebas ditafsirkan lalu Indonesia punya 170 juta umat Islam maka ada 170 juta pentafsiran, yang benar yang mana makanya harus ada standar itulah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani alaikum bimba kalian harus kembali dan mengikuti jalannya para sahabat Wallahu ta'ala ana misam. Pahala bagi orang tua yang menyekolahkan anak di pesantren apa sama seperti pahala anak yang mempelajari Al-Qur'an dan hadis? atau cuma dapat pahala sedekah terima kasih ya tergantung niatnya kalau niatnya untuk melempar tanggung jawab ke pihak sekolah aduh saya udah bosen sama ini anak udah kita masukin pondok aja biar enggak ngeliat mukanya lagi nah ini enggak dapat pahala tapi kalau seharusnya kita yang mendidik anak tersebut tapi apadaya kita tidak punya ilmunya dan kita tahu ada sekolah atau ada pondok yang punya ilmu mendidik anak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lalu kita sekolahkan, maka kita dapat pahala sempurna. Seperti anak yang belajar tersebut. Apakah orang yang mempunyai dosa besar, zina atau pembunuh masih bisa menempuh jalan pintas masuk surga Allah? Terima kasih jawabannya masih. Masih ingat hadis Muslim kisah pembunuh 99 nyawa plus 1 jadi 100 itu menunjukkan masuk surga masih bisa. Itu 100 nyawa loh. Bapak-bapak bunuh berapa nyawa? Nah. <laughs> Jangan ngaku. <laughs> nah, ini kan contoh aja ya pertanyaan. Bukan yang ada di sini insyaallah. Dan kalau kita khilaf dulu, kita pernah melakukan dosa seperti ini, segera taubat kepada Allah, Allah gafurur rahim. Ingat kisah, pembunuh seratus nyawa. Akhirnya dia taubat dan masuk ke dalam surga. Masih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apa hukumnya naik haji dengan pinjaman uang bank? Karena kemarin ana dengar dari stasiun TV ustaznya mengatakan diperbolehkan dengan catatan ada ada yang untuk bayar. Dengan catatan ada yang untuk bayar. Maksudnya gimana? Oh, ada jaminan. Hadirinani rahimakumullah, bukan itu intinya. Intinya ada pada akad. Ada pada akad. Saya ingin tanya, kalau Antum minjem 35 juta, Antum bayarnya 35 juta? 35 juta atau lebih? Ya sudah, itu akad riba, jelas. Apa bedanya dengan rentenir yang ada di masyarakat? Enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Dan ini yang bikin masalah sebenarnya setelah program ini dibuka kan akhirnya 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Karena semua orang yang enggak punya uang bisa daftar. Beda ketika kita berada di tahun awal 2000-an atau tahun 90, ngantrinya enggak parah. Karena yang bisa daftar hanya orang-orang yang punya uang. Sekarang semua bisa pinjam. Akhirnya antreannya 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Ini yang jadi masalah. Wallahu taala misal. Yang jadi masalah tu itu hadirin sekalian. Jelas tidak diperbolehkan. Mau pakai sudut sudut pandang fikih manapun tidak diperbolehkan. Karena Allah berfirman tentang masa walillahi 'alan nasi baiti man ilaihi sabila surat Ali Imran ayat berapa? 97 ya. Dan salah satu hak Allah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim atau yang wajib dilakukan oleh manusia adalah pergi haji barang siapa yang mampu, bukan maksa. Allah enggak suka kita maksa akhirnya melegalkan seluruh cara yang mampu. Wallahu taala bisawam. Itu yang perlu kita ajukan. Ustaz, bagaimana jika seorang wanita sedang haid, apakah ia boleh menghadiri pengajian di masjid? Ya terima kasih jazakallahu khairan. Masalah ini diperisihkan oleh para ulama ini perbedaan ijtihadiyah, artinya perbedaan pendapat di tengah para ulama kita dan perbedaan ini kuat dan perbedaan ini adalah perbedaan yang ditoleransikan maksudnya apa? kita berusaha memilih pendapat yang paling kuat sesuai dengan ilmu kita lalu ketika kita melihat saudara kita berbeda toleransi karena yang berbeda para ulama ulama kita semua dan mereka enggak pernah berantem gara-gara masalah ini. Jadi kalau ulamanya enggak berantem, enggak umatnya enggak boleh berantem. Namun terkadang kata orang Jakarta galakan sabuk putihnya daripada sabuk hitamnya, gitu loh. Jadi ulamanya enggak berantem, orang awamnya berantem gara-gara masalahnya. Nah, ini enggak boleh. Kita harus cerdas. Nah, kalau saya ditanya tentang masalah ini, dengan keterbatasan ilmu saya, saya lebih menguatkan pendapat yang membolehkan. Sebagaimana hadis Aisyah, Aisyah pernah diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam masjid dalam kondisi haid untuk mengambil sapu tangan lalu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sedang haid, kok masuk ke masjid?" Lalu kata Nabi, "Inna haidaka laisat biyadik." Sesungguhnya haidmu kan bukan di tanganmu. Artinya kan haid itu tidak menetes, tidak mengenai masjid. Sudah apalagi sekarang ada pembalut, sudah aman nggak ada di tangan enggak ada masalah akhirnya Aisyah masuk jadi hadis ini menunjukkan boleh insya Allah tapi sekali lagi memang di masyarakat kita ada sebagian pendapat yang uh, melarang diantaranya sebagian ulama madzhab syafi'i walaualamisamu sudah habis ya uh, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena waktu sudah habis Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan Dan kita meminta kepada Allah subhanahu taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat Memberikan taufik sehingga kita bisa mengamalkan isi kajian kita pada hari ini Dan semoga Allah memudahkan kita dalam meniti jalan pintas menuju surga Wa salallahu salam ala nabi Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.